Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penyair terkenal dari Mesir, Imam Busiri dalam purjahnya antara lain mengatakan untuk menghibur atau menasehati dirinya sendiri dengan menantarkan, ya nafsu, la nakla tak nati minzallatin azumat, innal kabairah fil kufra nikalamami. Wahai diriku, jiwaku, jangan putus asa karena kesalahan kesalahanmu sebab dosa yang besar dalam samudra pengampunannya Allah Taala itu hanya kecil ini diucapkan untuk mereka yang merasa telah melakukan banyak dosa dan kadang-kadang orang terlalu banyak dosa mengatakan saya sudah apa Sudah telanjur Dosa saya banyak Sudahlah sekalian Itu namanya putus asa Orang tidak ingat bahwa Ampunan Allah Ta'ala itu luar biasa Allah itu mempunyai lembaga pengampunan banyak sekali Orang beristighfar Itu ampunan dari Allah Orang salat itu melebur dosa, orang berpuasa melebur dosa, banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan orang yang melakukan kesalahan, tapi sekaligus menyadari bahwa dia salah, dia sudah langsung diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memang maha pengampun dan hobinya mengampuni, hampirnya, e, seperti doa kita ketika bulan puasa untuk menjelang Lailatul Qadar Rasulullah eh, mengajari kita untuk berdoa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu fa Ya Allah engkau Maha Pengampun hobimu mengampuni tuhibbul afwa menyukai, mengampuni hamba, fafu ani maka ampunilah aku. Nah, e, ada dua dosa kesalahan yang kita seringkali e, apa namanya salah mempersepsikan. Nanti kita akan bicara mengenai dosa ini, tapi sampai di sini dulu.